Bapak Waluyo selamat siang Ya selamat siang Komentar saya saat ini belum ada yang bisa dipercaya Bu Karena belum terbukti itu Mana yang salah mana yang benar、e, Terus Negeri ini adalah、e, Sampai ada yang menciptakan negeri b e r d e b a r Jadi alias bandit alias mafioso、e, Sampai saat ini Dan saya m e n g i m b a u Artinya kalau bisa kita pasang bendera setengah tiang Selama satu minggu Dan bikin ya stiker entah kaos lah gitu, Indonesia menangis lah Bu. Soalnya ini nggak jelas semua gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Pak Dibio, selamat siang. Selamat siang Bu. Yang jawabannya ya itu bahwa sistem perpajakan kita yang keliru. Harusnya itu para pengusaha itu dicari solusinya. t e r s kelelahannya untuk membayar pajak untuk pembangunan kontribusi pada negara. Berapa dia mau? Misalnya lima sampai Di 10-15 persen, katakan dari total penghasilan. Nah, dari situ dia akan sukarela menyerahkan dan calon-calon pajak itu n g g a k akan bisa ber, berkutik banyak. Karena apa? Karena itu kerelaan para pengusaha sendiri, bukan ditentukan oleh negara. Jadi dari situ kesalahannya memang dari sistem hukum perpajakan dan hukum keuangan negara. Oleh karena itu perlu dibenahi, jangan seperti kaos, seperti Pak Susno Dawet, Duaji dan sebagainya. Terima kasih. Bapak Leo, selamat siang. Selamat siang, Bu Dona. Iya, komentarnya, Pak. Iya, komentar saya sih. Kita tidak, memper, tidak memerlukan sat, satwa, Satgas Masyapaca, a s kita tidak perlukan. Kalau memang Gayus terbukti bersalah, ya dihukum a j a Begitu, sederhana a j a Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Zainal, selamat ya, siang. Iya, Bu. Kalau saya sih tersebut tidak berkaitan sama si Gayus. Gayus namanya orang u d a h n g g a k benar. mau bicara apa aja kan menurutnya udah menurut menurut p e m b o h o n g ya ma tapi kalau undang-undang pajak -undang nih undang-undang pajak menurut saya itu n gak g benar undang-undang pajaknya -undang itu itu saya kan pedagang ya saya pedagang mau bayar pajak tahunan yang menentukan labanya dia sedangkan yang tahu untuk ruginya kan saya sedangkan begitu masuk kantor ini harus dengan labajak harus setian-setian e a nah l Ya bapak belur saya, itu menurut saya undang-undang pajaknya memang t i d a k b e n a r lah, itu mungkin yang bikin undang-undangnya itu belum pernah jadi pedagang lagi, jadi a k h i r n y a gimana itu? j u d a h itu ya, a l h a m d u l i l l a Terima kasih Pak Zainal, Bapak Andre selamat siang. Selamat siang. Tanya. Hukumnya kreditan itu tujuh tahun, paling ayam aja bisa delapan tahun. Hmm. Ya ini、uh, bukan mafiar pajak lagi ya yang kasus-kasus ini banyak yang disebut bukan. Penggelapan pajak ini udah koruptar ini. Koruptar t h a r u s n y a di atas 2 tahun dikit itu. Maling ayam a g a bisa d e l a p a n t a h u n Ini bukan n ya mafiar pajak, mafiar segala macam ini udah keras-keras koruptar ini. Kedikitan itu k u m a n n y a Mm -hmm. ya ini merugikan negara kalau disuruhkan dibiarkan masih banyak ini model-model yang kayak gini bu ya baik, terima kasih, bu. terima kasih Pak Andre Bapak Hendrik, selamat siang selamat siang Pak komentarannya ya,、uh, menurut saya ya、uh, jangan kita buru-buru menyalakan siapa apakah itu Gayus atau s a t g a s menurut saya pengakuan dari Gayus itu memberi kita peluang Untuk mengungkap sebenar-benarnya kebebrokan yang sudah terjadi Dalam dunia hukum kita di Indonesia ini、uh, Saya juga menginginkan sebetulnya Agar Satgas itu dibubarkan saja Karena itu sangat membazir Bayangkan coba penggajian berapa, berapa uang negara yang harus dihabiskan Untuk menggaji Satgas hukum Sementara、uh, kinerjanya sangat tidak kita lihat、uh, Kinerjanya dengan baik selama ini Jadi 私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私 a 何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何 パ a イドガン、エリクシブルやカナオディア、オラン、ヤンキー、イクトラン、ヤパキャディ、ディアシカシモア、カナディエコミマティ、サンペクトゥバネガラギタニア、サヤキン、パキトゥバ、マダクブラゴガガガドニエキン、パキダイアンギリ、e パニニエキド。エリクシブルダーランエキド。 どういう こ, こ, こと Mafia, mafia, mafia juga Mafia lawan mafia Semua kalau kita urut-urutin Ada hubungan semuanya Menurut pengakuan t i Gayus nih Dari mulai kasus a n t a s a r i Susno, v e n t u r i Semua jadi satu semuanya Ini melibatkan d a r i s l a t i f Eksekutif juga Terus penegak hukum ya Polisi, kejaksaan semuanya Jadi dua-duanya juga bagian Gayerno sudah tahu semua Semuanya ya sama Deni ya Untuk kepentingan SBY Kalau si Apa namanya Si、uh, Ini Gayus Ya untuk kepentingan Seseorang Siapa kita jadi, ya k i t a juga n gak g tau h kita ya n n g g g a k k a s i h Oke Pak Amlar Selamat sore Silahkan Pak Iya Kalau ditanya percaya siapa Saya Jawab saya Kayak Gayus Karena Gayus akan jadi Pahlawannya nantinya k e n a p、hmm. a Karena パリマカウ、マラシア、タピアポニャラサン、ナショナリスモディア、カバリギガタ、タトゥパン、オランサンバランナ、ナウトゥディカウントワン、アリー、サナパラジャン、バルキンディシア、タトゥガユ、ポニャマトゥ、パラマフィアパチャ、アパラジャン、タミガティラス、タラミア、カラギ、イドクタリパムダン。 パソリン Oke,、okay, kalau percaya sama siapa yang gak ada yang bisa p e r c a y a Mungkin rakyat-rakyat ini Gaius usah membongkar membongkar semuanya ya karena dia k e c e w a Mungkin dia berkata jujur Tapi dia sendiri juga bajingan Jadi, sama b a g i n g a n lawan bajingan di cerita juga Kalau dia bilang baik, Gaius juga sampai luar negeri terus balik lagi kan p a h l a w a n y a kan Karena dia gak terasa di sana Tuh, keluarganya ada di sini, dia balik lagi ke sini Cuman dia gak kuasa untuk membongkar semua ya n g berani itu harusnya presiden, tapi presiden punya kasus santuri di satu lagi punya kasus latindo atau pengembangan pajak disama, ini kesempatan politik yang b e r m a i n sama-sama kuat, jadi gak bisa presiden menangkap di belakang itu, terima kasih oke,、okay. Pak Teddy、Halo. silahkan Pak Teddy Iya, masalah gayus, gayus ya juga pasti n gak g bisa dipercaya, dia mau ngomong apa juga dia k e b a t dia mau d a h tertangka, kalau Uh, Harga itu mungkin juga ada kesalahan, bisa banyak gitu. Kalau guys ke luar negeri itu bukan dia pahlawan, siapa bilang pahlawan lagi? l a itu, itu takut dia nggak bisa, dia nggak b u t u di luar negeri sana, nggak bisa apa-apa, bisa mati. Dia dia takut balik lagi, sini mati. Oke,、okay. bagaimana dengan Anda, Pak Joni? Ya, kalau kita lihat ini mafia government, jadi bukan mafia, mafia itu kan mafia yang s e n d i r i di luar negara. Nah sekarang ini mafia yang bergabung antara orang-orang yang punya kepentingan dengan negara gitu loh Jadi ini kolaborasi ini s e r i n g mengunci nih Jadi kalau seperti bongkar, misalnya sekarangnya dibongkar si pengusaha a gitu Membongkar kan,、nah, terus si presiden juga punya borok a h dibuka logah dengan si pengusaha Oh lu utang ini mau buang, utang tanggung kempanyi, u t a u ke dalam macam Jadi ini busit semua nih, gak mungkin terbongkar lah パリビオ。<音楽><音楽> カタナヤカタナヤカウィザキャパナヤカタナヤカタナミトヤカタナミトヤカタナタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Oleh karena itu harus segera dirasifikasi dan Departemen Pajak Tia Suka itu harus jadi satu dengan Departemen Keuangan. Jangan dipisah-pisah gitu, akibatnya j a n a n terjadi c a l o c a l o itu gitu loh. Jadi otomatis uh, timbul hal-hal、uh, seperti ini. Dan para pengusaha jangan diperas. El tolong bacanya itu antara lima sampai lima belas persen dari penghasilan itu peraturan perpajakan dunia katakan pengusaha pemerasan kemana pembangunan sarana sosial a d a yang sarana fisik ada yang sarana sosial dan fisik jadi utarela juga memberikan uangnya jadi itu otomatis nggak terjadi pemerasan dan minta keringanan keringanan pajak karena dia r utarela gitu loh bangunwell i t u l a h terima kasih lah.